Mitra bisnis mundurnya Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan untuk menerima jabatan sebagai Direktur Bank Dunia, mengundang pro dan kontra dari sejumlah kalangan. Sebagian anggota DPR menyebut langkah itu merupakan bagian dari strategi pengaburan kasus Bank Senturi. Sebagian lagi menganggap bahwa hal itu mungkin yang terbaik dan mendukung sikapnya. Sri Mulyani sendiri berharap KPK segera membuat kesimpulan supaya ada kepastian hukum untuk menghindari persepsi yang salah tentang dirinya. Nah untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan CEO TIKI JNE, Johari Zain. Pak Johari, bagaimana komentar Anda? Iya kalau dari melihat hitam putihnya ya ini satu hal yang membanggakan bagi kita, bangsa kita. Adanya putih terbaik kita yang bisa diberi suatu kedudukan yang begitu terhormat lah di dalam badan dunia. Seperti World Bank ya, itu kalau kita melihat secara Dari Tapi kalau kita melihat fungsi dari Ibu Sri ini kan sebagai Menteri Keuangan dan kedudukannya di negara kita sangat penting terbukti sudah berhasil melewati beberapa kali krisis dengan kehadiran beliau di sini dan sepertinya beliau tentu saja juga sangat dibutuhkan oleh bangsa kita saat ini ya. Dan ini tentu menjadi satu hal yang disayangkan oleh uh, dunia usaha barangkali untuk untuk memastikan ke depannya kalau tanpa beliau siapakah toko berikutnya yang bisa kita memiliki record yang sebaik seperti yang sekarang beliau sudah punya. Ada anggota DPR yang menyebut ini bagian dari strategi mengamburkan kasus Senturi. Iya, kalau di DPR itu kan bicaranya politik Dan politik itu tidak bicara di depan A, di belakang pasti A Karena kalau politik itu kan kepentingan Dan itu saya pikir penilaian ...anggota DPR terhadap Ibu Sri itu... ...tidak sepenuhnya persis seperti yang disampaikan di depan umum ya... ...karena ada target di belakangnya kan itu... ...dan itu tentu saja wilayah yang bukan di wilayah kita lah... ...sebagai pengusaha untuk menilai sejauh itu... ...ada target apa kan gitu... ...jadi... Kita bisa melihat sebatas yang, kalau bicara track record, apa yang sudah kita alami sepanjang beberapa tahun dari Kabinet yang lalu sampai yang kedua sekarang ini kan. Semua dari sisi keuangan dan pertumbuhan ekonomi kan sangat e, baiklah setidaknya untuk domestik dan kemampuan kita untuk e, kembali dari krisis. Itu satu bukti track record yang baik kalau menurut saya sih. Penuntasan hukum kasus Senturi dirasa sangat lambat ya Pak? Ya, saya rasa memang terasa terkatung-katungnya kasus ini ya, Sekbang Venturi itu kan sebetulnya barangkali dari sisi hukum kurang cepat, kurang tegasnya ya sikap pemerintahan kita terhadap penyelesaian masalah ini. Akibatnya tentu jadi apa ya bahan untuk diisukan dari kanan ke kiri, tarik kanan, tarik kiri. Ini kan sebetulnya yang yang kan selamanya proses ya. Demikian Johar Rizin dan saya Rizal Andika.